sallin ala sayyidina Muhammadin wa ala wa wa man ila amma yang Bapak Imam dan segenap pengurus masjid atau takmir masjid Al Hidayah ama ne Kupang. Yang mudah-mudahan senantiasa Dilindungi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairah atas izin yang diberikan kepada saya dan kepada teman-teman untuk ikut memakmurkan. Masjid Masjid Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya adalah Masjid al hidayah yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada beliau-beliau baik balasan di dunia maupun juga balasan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang saya hormati semua jamaah Masjid al hidayah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan limpahan nikmat, karunia dan taufiknya kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat berserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak dari puak Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, melainkan rizkinya telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala, wamindabatin allah Hai tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan rezekinya telah menjadi tanggungan Allah subhanahu Wa Ta'ala tapi kalau kita melihat menyaksikan rizki-rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang dibagi-bagikan kepada para makhluknya kepada para hambanya di dunia ini di muka bumi ini Maka kita akan melihat bahwasannya rizki-rizki itu berbeda-beda. Ada yang menonton lapangkan rizkinya, selapang-lapangnya. Dan ada yang Allah sempitkan rizkinya. Sehingga manusia berbeda-beda jenjang ekonominya, berbeda-beda taraf rizkinya. Ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Ada yang miskin, ada yang sangat miskin. İtulah perbedaan rezeki Bapak dan Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, Yang kita senantiasa Menyaksikannya, melihat, merasakannya Setiap hari Perbedaan rezeki yang semacam ini Jika seseorang tidak memiliki Pemahaman yang benar aqidah yang mapat Maka Bisa dikhawatirkan seorang itu Jatuh pada Sebuah sikap yang membahayakan Keimanan dia Yang membahayakan agama dia Yang kaya bisa saja dengan kekayaannya sombong, lupa daratan, merasa dirinya paling hebat bisa mengumpulkan harta dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membukakan pintu-pintu rezeki kepada dia. Yang miskin pun jika dia tidak memiliki pemahaman yang benar bisa jadi dia iri, bisa jadi dia gengi kepada saudara-saudaranya yang kaya. Atau bisa jadi dia bersuldan Berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau mungkin bisa jadi dia protes terhadap suratan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki saudaraku itu Dan menyempitkan rezeki Kenapa dia kaya saya miskin Kau muslimin dan muslimat yang mengundiakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan beberapa konsep di dalam memahami rezeki berdasarkan apa yang dikirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an dan juga yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam konsep yang pertama bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bukan kita yang hebat bukan kita yang hebat Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan jalan iman Ya Sebagian manusia Ada Yang ketika Dulunya mungkin Nasib ekonominya Sempit Susah Kekurangan ini Kekurangan itu Kemudian berupaya Mengubah nasib dirinya Berupaya Untuk bekerja keras, membanding tulang, peras keringat Kemudian dia mencapai apa yang selama ini dia inginkan Kondisi ekonominya berubah Dulu yang dia miskin menjadi kaya Dulu yang dia gagal, sekarang berhasil Dia berhasil untuk menumpuk harta Kemudian setelah itu Ketika memandang bahwasanya dia selama ini sudah bekerja keras Untuk meraih kemapanan ekonomi tersebut Di antara mereka ada yang memandang, di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya keberhasilan dunia dia, kemapanan ekonomi dia, kelancaran karir dia itu adalah karena kepintaran dia, karena kehebatan dia, dan dia tidak tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ada orang yang semacam ini bapak dan baik dia mengucapkannya dengan lisan dia atau dengan sikap perbuatan dia dia merasa bahwasanya saatnya dirinya lah yang hebat semua kemapanan rezeki semua kelancaran karir itu murni dari kehebatan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka sikap yang seperti ini bapak dan ibu yang digulirkan Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang disebut dengan kufur kufur naimah di sisi yang lain Di sisi yang lain ada juga orang yang punya pandangan, bawasannya kelancaran karir, kemapanan ekonomi, keberhasilan dunia yang selama ini dia dapatkan itu dari Allah. Sadar, sadar betul dia bawasannya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu datangnya dari Allah, tapi dia menganggap, memandang bawasannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia semua itu berawal dari kehebatan diri dia seolah-olah dia berkata semua ini datang dari Allah nikmat kelancaran rezeki kemaapanan ekonomi semuanya datang dari Allah subhanahu Wa ta'ala tapi Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan aku semuanya ini karena Allah subhanahuwa ta'ala tahu aku ini hebat aku ini pekerja keras aku ini ulet aku ini Pande, membuka, mengincar peluang-peluang bisnis, peluang-peluang rizki. Karena Allah tahu, aku begini, aku hebat, aku unggul, aku punya etas kerja yang bagus, makanya Allah memberi aku. Jadi Allah yang memberi dia, tapi menurut dia itu, pemberian Allah itu berawal dari diri dia yang hebat. Maka ya sikap yang seperti ini, Bapak dan Ibu, yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang disebut dengan sikap takabur. hampir yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala kedua hal ini dicela atau disindir keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Yang pertama yaitu di dalam surat Al-Qasas tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang korun Ucapan korun yang diabadikan oleh Al-Qur'an adalah Kola inna ma utituhu ala ilmin indi Aku memperoleh semua ini adalah karena ilmu yang ada pada diri. Khawarud kita semua tahu bahwasanya dia adalah orang yang terkenal berharta banyak. Dia mengatakan seperti harta yang aku peroleh, kekayaan yang aku dapatkan, kemampuan ekonomi, kelancaran rezeki ini semua datang dari kepintaran. Ini ucapan Khawarud. Jadi ini adalah. Uh, sebuah ucapan yang diajarkan oleh Qur'an diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran supaya orang yang datang kemudian mengambil pelajaran dari Qur'an supaya tidak mengucapkan ucapan yang diucapkan oleh Qur'an tersebut kemudian yang kedua juga dalam surat Az-Zumar surat Az-Zumar Allah Subhanahu Wa Taala berkata faida masal insana turun tangan Suma idha kawalnahu ni'matan minna, kala innama utituhu ala ilmu. Apabila manusia itu ditimpa kesusahan, ditimpa kesempitan, ditimpa derita. Dia berdoa kepada kamu. Tapi begitu kami berikan rizki. Begitu kami berikan kenikmatan, kelapangan, rahmat. Tiba-tiba dia berkata, aku mendapatkan semua ini karena ilmu maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Mujahid ya di dalam yakni apa namanya salah satu ucapan beliau ketika menjelaskan ayat ini maksudnya ilmu di sini adalah ilmu Allah aku mendapatkan semua ini karena ilmu Allah pengetahuan Allah kepada diriku bahwasanya aku ini memang layak Bawasannya aku ini memang kulat. bahwasanya aku ini memang punya etos kerja yang bagus. Pintar mengincar peluang-peluang bisnis. Jadinya Allah memberikan aku. Ini sikap kedua Bapak Ardhani. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah. Kalau memang yang pertama tadi dinamakan kufur. Dan yang kedua dinamakan takabur. Terus bagaimana syukur? Bagaimana syukur? Syukur adalah sebagaimana bunyi konsep yang saya sebutkan tadi Bukan kita yang hebat Tapi Allah yang memudahkan langkah kita Memudahkan jalan kita Kenapa kita tidak boleh merasa hebat Bapak dan Ibu? Ada dua alasan Yang pertama Tidak mesti orang yang hebat itu berhasil Tidak mesti Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita melihat menyaksikan. Ada orang yang pintar, ada orang-orang yang ulet. Tapi dalam menjalani usaha, dalam menjalani karir jatuh tengah jalan. Ada orang yang mungkin ya pintar, kulet, cuma gak ulet cuma nggak seulet orang yang pertama tadi. Tapi justru dia berhasil. Pernah Bapak dan Ibu menyaksikan Peristiwa semacam itu ada orang yang mungkin pinter, sekolah ranking satu terus, giliran lulus, mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, bersaing dengan temannya yang tidak sepintar dia, tes gagal, temannya yang mungkin tidak terlalu pinter justru berhasil. Pernah kita saksikan seperti nggak pada Makanya kita tidak mengandalkan kehebatan kita, karena memang tidak semua orang yang hebat itu berhasil. Makanya di Jawa ada orang Jawa disitu. Di Jawa mungkin orang Jawa pernah mengatakan, uang pintar kalah Baru uang kecil. Orang pintar dalam persaingan tuh kalah dengan orang yang untung, walaupun orang yang beruntung ini nggak pintar terkadang. Itu alasan pertama Jadi kita tidak mengandalkan kehebatan kita Karena memang tidak semua orang yang hebat Berhasil Kadang begitu Karena memang Allah belum menghadapi dia berhasil Enggak berhasil Yang tidak terlalu hebat Yang tidak terlalu pintar Mungkin Allah muluskan jalan dia Sehingga dia menyalip Orang yang pintar tadi. Alasan kedua Seandainya kita ini berhasil Seandainya kita lancar karir kita, mapan rezeki kita, karena keunggulan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki, kehebatan, keunggulan, kepintaran, itu pun datangnya dari Allah. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan, semuanya datangnya dari Allah ta'ala Seorang pengusaha besar yang omsetnya ratusan juta miliaran, memang dia takut memang dia ulat memang dia pandai mengincar peluang-peluang bisnis tapi ingat dari mana datangnya fisik dia sehatnya fisik dia datangnya dari mana Allah Subhanahu wa taala kecerdasan otak dia datangnya dari siapa siapa yang memberikan ide-ide yang cemerlang yang mengilhamkan kepada dia untuk membuka bisnis ini tuh dan bisnis itu siapa Siapa yang memberikan otak yang cerdas, siapa yang memberikan fisik yang kuat, yang segar, yang bugar sehingga dia bisa berusaha. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencabut semua itu bisa apa enggak? Mudah? Inna in ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang menaun, tidak kunjung sembuh sehingga dia tidak bisa berupaya. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ditimpakan musibah pada otaknya Sehingga gak bisa bekerja Ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Seperti itu Tentunya kalau Allah menimpakan pada kita Tentunya itu bisa saja Kenapa tidak Allah bisa menimpakan musibah itu pada A Maka Allah pun bisa Menimpakan musibah itu pada B Termasuk pada diri kita Namun Allah memberikan Kepada kita kelapangan Fisik jasmani yang sehat yang bukan Makanya Bapak dan Ibu, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak menyombongkan kehebatan diri kita, tapi kita memuji banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang, memudahkan jalan kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan. Keberhasilan adalah nikmat Allah wasilah atau sarana menuju keberhasilan termasuk kekuatan fisik kekerjaan otak, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala juga Alasad, kemudian yang kedua wadanya, konsep rizki yang kedua rizki itu milik Allah subhanahu wa ta'ala untuk membagi-bagikannya kepada hamba-hambanya kepada makhluk-makhluknya itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbakani Yaqturu rizqan liman yasha'u wa yaqdiru innahu ka rabbi khabiran basira Sungguh ya Tuhan Mubarak Muhammad sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'alalah yang melapangkan rizki siapa suatu yang dikehendaki dan menyempitkan rizki siapa pula yang dikehendaki dan Allah Maha melihat dan Maha mengetahui para Hambanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah wirid yang dibaca setiap selesai kali salat. Allahumma la lima wa la Hadis Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Kau halangi. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang Kau halangi ya Allah dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang diberikan. Sungguh nyaris di Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditarik, tidak bisa diupayakan oleh antusiasnya orang-orang yang antusias dan tidak bisa dihalangi dengan kedengkian orang-orang yang dengki. Riwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya para sahabat yang berasal dari kalangan orang-orang fakir, kaum duafa datang kepada Rasulullah mengadukan tentang keadaan orang-orang kaya. Ya Rasulullah, dahaba ahlul dusuri bil ujuri wat darajatil ula wan na'imil muqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara-saudara kami yang kaya itu mereka memborong pahala yang banyak dan derajat tinggi di si Allah Subhanahu Mereka puasa Kami orang miskin juga puasa Ya Rasulullah Mereka orang kaya sholat Kami orang miskin juga sholat Tapi ya Rasulullah bedanya Mereka orang-orang kaya itu bisa bersodakah Dengan kelebihan rezeki yang ada pada diri mereka Sementara kami orang miskin Orang fakir, kaum yang lemah Tidak bisa bersodakah dengan harta kami Ya Rasulullah Apa jawab Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ala adunlukum ala sya'in Ina faalkum adraktum man sabababun Maukah aku tunjukkan kepada kalian Sebuah amalan Yang kalau kalian mengerjakannya Pasti kalian akan bisa mengejar Orang-orang kaya bala Iya. Kami ingin ya Rasulullah Amalan apa itu Tusabihun Watuhamidun waktu qabirun salatan kalian bertasbih bertahmid ya mengucapkan subhanallah mengucapkan alhamdulillah mengucapkan Allahu akbar 33 kali setiap selesai kali salat akhirnya orang-orang miskin ini semangat mereka bertasbih mereka bertahmi, bertakbir setiap selesai kali salat hingga suatu saat orang-orang kaya tahu Apa yang dikerjakan oleh orang-orang miskin, nah, Orang miskin pada rajin, bertasbih, bertakmir, bertakbir Akhirnya orang-orang kaya ikut Orang-orang kaya ikut, mereka ikut bertasbih, bertakmir, bertakbir Akhirnya orang-orang miskinin datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah alima ikhwanuna al-awniya ma faalna faamilu misla ma faalna ya Rasulullah ternyata saudara-saudara kami yang kami tahu apa yang kami amalkan, kita bertasbih, bertakmin, bertakbir, mereka ikut ikutan Ya Rasulullah. Jadi mereka sekarang apa? Tetap lebih unggul daripada kami. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban yang tertuju kepada para sahabat tersebut, sekaligus tertuju kepada kita semua yang hadir di sini. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Darika Itulah karunia Allah, itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba hamba Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau kita memahami ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya perasaan iri Atau perasaan gengki itu bisa terkurang Kalau bapak dan ibu ingin iri Contohlah irinya para sahabat Para sahabat tadi kalau kita perhatikan iri juga mereka Orang-orang miskin tadi iri pada yang kaya Tapi lihat apa yang mereka irikan Apakah karena orang-orang kaya bisa menaiki kendaraan yang mewah Sementara orang miskin tidak bisa Atau karena orang kaya bisa tinggal di rumah yang megah Rumah yang mewah Sementara orang miskin nggak bisa. Atau karena orang kaya bisa men menikmati hidangan yang lezat. Sementara orang miskin gak bisa. Bukan. Ternyata bukan itu yang mereka irikan. Tapi yang mereka irikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT adalah pahal. Orang-orang kaya bisa beramal. Bisa banyak orang miskin. Terbatas sodakobahnya. Itu yang mereka irikan. Iri yang semacam ini Bapak dan Ibu. Insya Allah bermanfaat. Karena setidaknya orang miskin yang iri tadi seperti itu punya niatan baik, ya iri seperti itu dibangun di atas niat yang baik. Saya kalau punya harta seperti hartanya dia, saya akan bersaudara seperti saudaranya dia. Niat yang seperti ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat iri seperti ini. Tapi kalau sekedar iri masalah fasilitas kenikmatan dunia itu bisa makan ini saya nggak bisa, dia bisa naik kendaraan ini saya nggak bisa. Ini tidak akan bermanfaat justru menambah sakit hati iya kan kalau kita ingin mudah menjadi orang yang bersyukur kepada dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungzuru ila man huwa fauqakum ungzuru ila man huwa asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru an ladzdzuru nikmatallahi alaihi Lihatlah saudara-saudara kalian yang di bawah kalian Jangan melihat di atas kalian Lihatlah mereka yang kondisi ekonominya lebih buruk Yang kurang beruntung. Jangan melihat orang yang ekonominya lebih mapan Yang lebih baik dari kalian Kenapa? Kalau kalian cara pandangnya seperti itu Melihat ke atas terus Susah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Adanya kurang terus Yang ada di hati itu pengen ini pengen itu terus nggak pernah merasa puas. Tapi kalau kita melihat yang bawah bersyukur, mudah bersyukur. Alhamdulillah saya sudah punya sepeda motor. Nah, walaupun saya nggak punya mobil. Karena saudara saya ada yang nggak sepeda motor aja nggak punya. Alhamdulillah saya punya. Yang punya sepeda pancar. sepeda apa namanya di sini? Sepeda ondel sama. Ya? Juga bersyukur pada Allah Alhamdulillah walaupun saya sekedar punya apa namanya sepeda kontel seperti ini Saya bisa kemana-mana Alhamdulillah ada saudara saya sepeda kontel aja nggak punya nah, Jalan saja nggak bisa Allah cabut nikmat kakinya sehingga nggak bisa berjalan Alhamdulillah saya bisa jalan Hari-hari nah, dipenuhi dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Itu kalau melihat ke bawah Tapi kalau melihat ke atas, ya, saudara saya ini kok sudah beli mobil, saya kok belum. Seandainya dia punya mobil sekalipun, kalau melihat cara melihatnya seperti itu, wah, saudara saya itu kok mobilnya harganya segitu tingginya, mobil saya ini kok murah. Ya. Kapan saya bisa sebut? Kok Allah nggak memberikan saya sih? Nggak akan ada ucapan alhamdulillah yang ada terus kurang, kurang, kurang dan kurang. Baik. Ini konsep yang kedua, Bapak dan Ibu. Konsep yang ketiga, lapang dan sempitnya rizki itu bukan pertanda cinta Allah kepada hamba-nya atau kuncinya Allah kepada hamba. Sebagian orang mengukur cinta dan murka Allah dari rizki. Oh, orang itu rizkinya lapang, orang itu rizkinya banyak berarti Allah cinta kepada dia, berarti Allah restu pada usaha dia, ridho kepada hidup dia. Oh orang itu pak hidupnya melarat miskin, oh berarti Allah tidak restu pada dia, Allah murka kepadanya. Sebagian orang punya anggapan seperti kepada anggapan yang seperti ini dibantah oleh Allah swt sendiri di dalam Alquran karim. InsyaAllah kita menghafal ayat tersebut Ayat yang sudah terkenal sekali InsyaAllah dalam Juz Amma Surat Al-Fajr Manusia itu ada yang ketika diberi nikmat Diberikan kelapangan rezeki Dimuliakan Allah dengan dunia Dengan jabatan, dengan kesehatan Dengan harta yang melimpah Dia mengatakan Rabbi akraman Tuhanku memuliakanku. Wa amma ahanan. Tapi ketika diuji dengan kekurangan, diuji dengan kesempitan, diuji dengan rasa sakit, dia berkomentar rabbi ahanan. Tuhanku menghinakanku, Tuhanku murka kepadaku. Lanjutan ayat ini apa? Kallaa. Tiga tidak seperti itu cara berpikir. Bagaimana disebutkan oleh Alimah di benua Allah Taala ketika mengabsyarkan ayat ini, ini ayat ini maksudnya sebagian manusia itu ada yang mengukur cinta dan murkanya Allah dari rizki. Tapi dibantah oleh Allah kalal tidak sekali-kali tidak tidak seperti itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan menunjukkan cintanya Allah kepada si Hamba tadi, atau bencinya Allah kepada si hamba tadi tidak. Kalau bapak dan ibu ingin melihat lebih jelas tentang konsep ini, maka mari kita melihat sejarah atau kisah-kisah orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu Wa Taala punya hamba yang saleh, hamba pilihan seorang nabi. Dan Allah berikan kepada dia Nikmat harta Nikmat tahta Siapa? Hamba Allah, hamba yang saleh, hamba pilihan Nabi Sekaligus dia rajin, siapa? Nabi Sulaiman Allah juga punya Hamba yang saleh juga Hamba yang saleh, hamba yang taat Hamba yang berbakti Seorang Nabi juga Tapi Allah uji dengan Sebaliknya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan kemelaratan, kesempitan rizki. Siapa Nabi Ayub. Jadi sama-sama soleh, sama-sama taat, berbakti kepada Allah. Tapi yang satu diberikan nikmat berupa harta benda, berupa tahta jabatan, yang satu diberikan ujian hidup, kesempitan hidup, musibah. Kalau seandainya. Rizki lapang, rizki sempit itu pertanda cinta Allah Tentu hamba yang soleh dijadikan kaya semuanya Tapi kan enggak ada yang kaya ada juga yang miskin Allah punya makhluk pembangkang yang durhaka seperti Fir'aun Dan Qarun Saking membangkangnya sampai dia mengatakan Ana robhukumul a'la Akulah Tuhan kalian yang wana tinggi Ucapnya Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia diberikan harta benda diberikan kerajaan, kerajaan walaupun dia durhaka walaupun dia walaupun dia membangkang Allah subhanahu wa ta'ala korun juga demikian diberikan oleh Allah harta, diberikan kekayaan itu orang yang durhaka diberikan kenikmatan di dunia ini Ada juga orang yang durhaka yang membangkang Allah Subhanahu Wa Taala, yang menentang syariat Allah, yang menentang Rasulnya. Kemudian dia miskin, ada nggak? Ada. Jadi sama-sama durhaka, tapi ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau seandainya sempitnya rizki itu pertanda murkanya Allah, berarti orang yang durhaka semuanya akan dijadikan miskin. Tapi ternyata kan tidak. Ini menunjukkan bahwasannya lapang dan rizki bukan pertanda murka atau cintanya Allah subhanahu wa ta'ala lantas apa Bapak dan Ibu apa ukuran cinta dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala ukuran cinta dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sejauh mana orang itu taat kepada Allah Semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berarti Allah semakin cinta kepada dia. Meskipun bisa jadi dia diuji dengan kesusahan. Dan semakin jauh orang itu dari Allah, semakin tidak taat maka Allah semakin murka kepada dia. Meskipun bisa jadi orang itu hidup bergelimang dengan harta. Oleh karena itu jangan buru-buru mengambil kesimpulan Bapak dan Ibu. Ya. orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu ta'ala diberikan ke lapangan rizki, kemapanan karir jangan terburu-buru berbangga, oh Allah cinta saya Allah restu sama saya, Allah ridho pada usaha saya jangan terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu lihat kondisi kita dulu kita ini sedang baik, sedang taat sedang patuh kepada Allah Atau justru sebaliknya kita ini sedang Lalai kepada Allah Kita sedang bermaksiat, Kita sedang bergelimang dosa Kalau kita sedang bergelimang dosa Sedang bergelimang maksiat, Kok rezeki lancar Hati-hati kepada Bisa jadi itu adalah istidroj Dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa istidroj bahasa ini? Istidroj itu memberikan nikmat Tapi sehakikatnya bukan nikmat Diberikan nikmat Tabi nanti berujung pada cerita. hatta fa Ketika mereka lalai dari peringatan yang diberikan kepada mereka, lalai dari Quran, lalai dari Sunnah Rasulullah, dari hadits Rasulullah, dari syariat Islam. Kami bukakan padanya pintu segala sesuatu, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu bisnis terbuka lebar bagi dia. Sampai ketika dia sudah puas, ketika dia sudah merasa senang dengan itu semua, tiba-tiba azab datang tanpa dia sadar. Sebaliknya orang yang berusaha menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kok dia diuji dengan kesusahan diuji dengan ekonomi yang mungkin agak tersendat juga jangan berburu berseudaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna Allah ahabba kauman ibtalaun sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum Allah akan menguji fa in rodiya falamu ridalwa insa falau Kalau dia rita maka balasannya adalah ridho Allah Kalau dia murka Tidak terima dengan ujian itu Maka balasannya juga murka Allah SWT Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu Ketika kita diuji oleh Allah dengan kekurangan Kesempitan ekonomi Kesempitan rizki Allah hendak menguji kesabaran kita Allah ingin menjadikan kita orang yang sabar Sehingga kita tercatat Di sisi Allah sebagai As-Sobiri Dan Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita Dengan musibah-musibah nah, Salah seorang tabi'in mengatakan Kalau bukan karena musibah-musibah dunia Kita akan datang Menghadap Allah di akhirat nanti Dalam keadaan bangkrut. Tapi dengan musibah terkurangnya Dosa kita gugur dengan musibah Kalau kita nah. Kemudian Bapak dan Ibu Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Konsep yang keempat yaitu bahwasannya lapang dan sempitnya rezeki itu juga bukan ukuran kesuksesan. Orang biasa berkata, kalau orang itu mapan karirnya, mapan rezekinya, mapan usahanya, oh orang ini sukses. Tapi kalau ada orang yang sempit rezekinya, ya diuji dengan susah, diuji dengan melarat, oh orang ini gagal menjalani hidup. Banyak orang yang punya prinsip seperti, ini. namun sekadar kita ketahui bahwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita berprinsip seperti. Ini. Terus bagaimana ukuran sukses dan gagal itu apa? Ukuran sukses dan gagal adalah sejauh mana orang itu bisa menempatkan diri. Sejauh mana orang itu bisa menempatkan diri. Semakin bisa menempatkan diri, semakin sukses dia. Semakin susah menempatkan diri, berarti dia semakin jauh dari kesuksesan. Apa maksudnya menempatkan diri, Bapak dan Ibu? Menempatkan diri maksudnya adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia bisa bersyukur terhadap nikmat nikmat tersebut. Ketika dia mendapatkan musibah, ujian, kekurangan, dia bisa bersabar itu namanya menempatkan diri. Semakin bisa, semakin mudah orang itu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah berarti semakin sukses. Semakin susah orang untuk bersyukur atau bersabar, semakin jauh dia dari sukses. Rasulullah bersabda di dalam hadis hadis yang Sahih oleh Alim Agusni dari Sahabat Shuhaib, wabillahal ajaban di Amril mu'min. ''İnna amrahu kullahu lahu khayyir.'' ''Wa laisa illa lil mu'min.'' ''İdha asabahu sarra, syakara fakana khayran lahu.'' ''Wa idha asabahu darra, sabara fakana khayran lahu.'' ''Sungguh ajaib, sungguh aneh, sungguh menakjubkan keadaan hamba-hamba yang mu'min.'' Semua keadaannya baik, semua yang dia hadapi di dunia ini baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan rezeki, mendapatkan kesehatan, mendapatkan ini, mendapatkan itu, kelancaran ini, kelancaran karir, kelancaran bisnis dan sebagainya, dia bersyukur. Syukurnya ini baik untuk dia. Dan ketika dia mendapatkan kekurangan. Ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki. Dia bersabar. Sabarnya juga baik. Kata Allah kata Rasulullah Wasallam. Jadi dia menjadi orang kaya. Bisa bersyukur. Baik. Menjadi orang miskin. Bisa bersabar. Sabarnya juga baik. Tidak ada istilah rugi. Dalam kamu hidupnya orang yang beriman. Semua perkara yang dihadapi baik. Karena... Dia berada di antara dua keadaan, syukur atau sabar. Yang menimpa manusia itu kan cuma dua saja sebenarnya, bapak, -Bapak. Yang menimpa manusia yang begitu banyak sebenarnya itu kalau dikelompokkan jadi, e, kalau dia dikelompokkan begitu cuma jadi dua kelompok yang menimpa kita, senang atau susah itu aja. Yang menimpa manusia, senang atau susah. Nah, hamba mukmin. Senang, syukur, susah, sabar, berkisar antara dua itu. Dan ini semuanya baik. Berarti yang gagal siapa? Mukmin artinya apa bapak tadi? Mukmin adalah orang yang beriman. Mukmin orang yang beriman. Muslim orang yang Islam. Islam itu nama sifatnya. Pelakunya muslim. Iman itu nama sifatnya. Ya, orang yang beriman, mukmin. Jadi ternyata orang yang berhasil Itu adalah orang mukmin, Yaitu orang yang punya bekal iman Semakin banyak bekal iman dia Semakin mudah dia untuk menjadi orang yang bersyukur Atau bersabar Semakin sedikit perbekalan imannya Semakin susah dia, dan semakin gagal Jadi Patokannya adalah iman daripada. Siapa yang ingin Menjadi orang yang berhasil Orang yang sukses Maka perbanyaklah bekal iman Baik, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ta'ala Konsep yang berikutnya Yang ke-6 Berapa? Kelima Yang ke-5 adalah Bahwasannya lapang dan sempitnya Rizki Itu bukan ukuran kenikmatan dunia Saya tidak mengingkari Ada orang kaya Hartanya banyak Terus dia bahagia dengan hartanya itu Hartanya menyenangkan dia, membahagiakan dia, dan juga ada orang miskin, kurang rezeki kurang pangan, kurang sandang, dan sebagainya. Ya. Terus dia dengan kondisi dia kurang seperti itu menderita. Kita tidak mengingkari hal itu. Ada orang kaya dengan kekayaannya bahagia, ada orang miskin dengan kemiskinannya menderita. Memang itu kita akui, nggak kita ingkar. Tapi Tidak mesti orang semakin kaya semakin bahagia hidupnya, semakin sedikit hartanya semakin sengsara hidupnya nggak mesti, dan itu kita saksikan sendiri. Ada orang yang kaya gajinya mungkin banyak, gajinya mungkin berlipat-lipat, ya kan? Tapi terjerat korupsi aja, apa? terjerat korupsi itu berarti apa? masih merasa kurang ya kan padahal gajinya sudah banyak tapi merasa kurang ada orang yang mungkin ya gajinya nggak seperti orang yang pertama tadi ya. ya cukup untuk makan ya rumah sederhana tapi bahagia hidupnya santai nyaman karena memang Allah itu tidak meletakkan kebahagiaan itu pada pada hart tapi apa di mana Allah meletakkan kebahagiaan itu? Allah meletakkan dalam hati seseorang. Allah meletakkan dalam hati seseorang. Allah meletakkannya pada sifat qanaah, sifat puas, sifat merasa cukup dengan pemberian Allah itu kunci kekayaannya seseorang. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda perwasit kepada Abu Hurairah wahai Abu Hurairah irda warda bima hasanallahu takun hablun nas jadilah kamu orang yang kona, merasa cukup merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya ini senada dengan perkataan al-imam asy-syafi'i rahmahullah taala beliau punya syair bunyinya adalah Idza ma buntaza sawah kalau engkau memiliki hati yang qanaah hati yang puas merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala maka engkau dan pemilik dunia raja-raja dunia yang memiliki ini memiliki itu sama Iya Mbak tadi Orang yang punya harta 10 juta Dan orang yang punya 1 miliar Bahagia mana? Kalau yang 10 juta tadi puas Merasa cukup dengan pemberian Allah Sementara yang 1 miliar hartanya tadi Masih merasa kurang terus Lebih bahagia yang 10 juta Karena yang 10 juta puas Dia merasa panah Yang 1 miliar merasa kurang terus Karena kurangnya akhirnya korupsi lebih enjoy, lebih enak, lebih nyaman hidupnya orangnya kan? Ya, Anda dengan Raja Salman yang mobilnya berapa pak? 200 unit, mobil koleksinya 200 unit. Dengan salah satu diantara kita barangkali yang belum punya mobil, misal, mana yang lebih bahagia? Hah? kalau kita enggak punya mobil tapi merasa nyaman dengan kondisi kita merasa puas kemana-mana jalan kaki dan kita menikmati Masya Allah sehat, ya kan? jalan kaki berkeringat membakar, membakar kalori, membakar kolesterol kita menikmati itu wabah Dhani kita merasa puas dengan kondisi kita Raja Salman juga puas punya 200 mobil, puas sama-sama puasnya sama wabah Dhani walaupun luarnya, luarnya beda, belia dari luar beda ini. Tapi hati kan nggak ada yang tahu, ya kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seperti, itu. nah, apa Rasulullah mengatakan, kamu punya hati yang merasa puas, merasa cukup, kamu dan uh, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Imam Syaih mengatakan kalau kamu merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah. Kamu dan raja dunia sama. Bedanya dari sisi luarnya saja beda. Pakaian kita tentunya nggak sama dengan pakainya desa. Pakaian kita mungkin ya seharga nggak sampai 1 juta, satu juta ya kan. Sedangkan Salman itu diberitakan pakaian jubahnya itu 70 juta. Rasanya pakai baju 1 juta Atau seratus ribu katakan saja Dan pakai baju yang harga 70 juta enak mana? <SILENCIO> Sama saja. Kayaknya beda emang. Tapi hati manusia tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan rasulnya telah mengabarkan. Letaknya kekaya itu di hati. Nah, beliau pernah berkata kepada Abu Dhar ta'ala Wahai Abu Dhar. Apakah kamu mengira bahwasanya orang yang banyak harta berarti itu kaya? Yang sedikit harta berarti miskin? Iya ya Rasulullah. Banyak harta ya kaya. Sedikit harta berarti ya miskin. Kata Rasulullah. Tidak. Wahai Al-Budar. Rina al kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Dan kemiskinan yang sesungguhnya juga kemiskinan hati. Laisa al-ghina walakinnal ghina ghina nafs Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada harta tapi kekayaan yang sesungguhnya terletak pada hati. Ghina nafs Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan nanti Pak Da'isak. Nah, dan sedikit uh, tanya jawab jika memang ada. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sallallahu aleyhi ve sellem ala alihi